ya ada adanya, adanya perbedaan kalau saya jauh-jauh kita bicara penetapan tanggal 1 syawal aja ini ada yang berbeda-beda <laughs> jawabannya nanti jangan kemana-mana tetaplah tetaplih atas Ramadan seribu empat ratus tiga ya. dan cara menghitung dan melihat bulan. Ada yang menghitung lewat hisab, ada yang melalui ru'yah. Nah, buat saya dan buat kita semua kita harus menghargai perbedaan itu. Kita harus menghormati hasil ijtihad orang lain walaupun tidak sama. Dengan hasil ijtihad kita. Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengumumkan. Sawal jatuh 20 September. Naksabandi Bandi di Sumatera Barat. Malam Jumat sudah takbiran. Karena mereka puasa dua hari lebih dulu dari kita. An-Naziriyah di Sulawesi Selatan juga mungkin Lebaran akan lebih dulu. Saya pikir ada perbedaan pendapat normal. Kita hormati perbedaan pendapat. Tapi yang harus dijaga menurut saya adalah hak kurekhbari wal ealam, hak untuk memberitahu dan menyebarluaskan sebuah hasil fatwa. Ini yang perlu dijaga etikanya hak untuk menyebarluaskan dan mengumumkan hasil sebuah ijtihad. Bukankah ketika Muhammadiyah beri itu untuk pengikut Muhammadiyah, Naksabandi untuk pengikut Naksabandi, Qadiriyah untuk pengikut Qadiriyah, dan Naziriyah untuk pengikut An-Naziriyah. Tapi ketika diumumkan secara nasional, di situ sumber jadi kalau ada etika untuk menghormati, menyangkut hakul ikhbari wal ikhlam, hak mempublisir dan pemberitahuan hasil sebuah fatwa, saya kira gonjang ganjing bisa kita kurangi. Bisa kita kurangi. Pertama itu. Yang kedua, saya pribadi tetap mengajak umat untuk berpegang kepada hadis Nabi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti golongan terbesar yang benar dan ahlinya. Terbesar, benar dan ahlinya. Biar terbesar kalau kelompok preman, itu tidak bisa dipakai patuhannya. Benar dan ahlinya. Nah, jadi karena itu... Pada hari yang lalu saya katakan yang paling aman saja lah. Ayo kita ikuti dan tunggu had sidang isbat Karena toh itu melibatkan semua Muhammadiyah ikut, NU NO ikut, Wasliyah ikut, Naksabandi Kadiriyah ikut Kita ikuti sidang isbat dan kita dengarkan pengumuman dari pemerintah Itu saya yakin lebih aman Umpama salah pun rame-rame Lumayan gitu Baik, terima kasih Pak Kiyai. Ya, Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Aswai Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak Terima kasih Nama saya, Jai Adi Asni Matani Mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jai, saya ini membangun amanah akhir akhir rakyat yang selalu yang bertanya-tanya, apa sih makna dari tidurnya orang berpuasa itu mendapat nilai ibadah atau pahala? Jadi ada teman saya, mentang-mentang bulan puasa punya nilai ibadah, kalau tidur ternyata tidur mulu. Apa sih maknanya? Contoh, tolong cah, berikan contoh makna yang sebenarnya. terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah. ini walaupun akhir Ramadan tapi masih menarik juga bahasan ya silakan pakai ya yeah. ini pertanyaan agak terlambat sebenarnya om besok udah habis puasanya <laughs> <laughs> mestinya awal Ramadan saja. ya ya ada hadis naumus soim ibadah tidurnya orang puasa itu ibadah Artinya kalau dimaksud tidur di sini kan tidur siang. Kenapa dia tidur siang? Karena dia malamnya itu etikaf. Tahajud. Tadarus Al-Quran. Bergadang di jalan Allah. Siang dia tidur. Nah tidurnya itu tuh. Yang nilainya ibadah. Karena malamnya digunakan juga buat bergadang di hadapan Allah. Tapi Kalau tidur pelarian. Dari habis sahur bangun-bangun mau bangun, wakil, bangun, bangun, bangun. sementara malamnya dia berkadar biasa normal, nggak apa ngapain Tidak dalam konteks ibadah, itu malah makro, makro, nggak bisa tidur loh, woi ibadah ya, ja, salah, itu namanya apa meng, meng eh, apa mengkamouflase diri, jadi tidur dalam konteks tadi itu yang bernilai ibadah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ibu-ibu silakan, ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu nih. Silakan, ibu. Ya, atau tulis, silakan tulis. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Bismillah, pak Cai, tulis mau tanya dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, kalau puasa berarti kita menahan untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Harusnya berarti sembako itu melimpah dan harusnya murah. Tapi kenapa kok malah jadi mahal gitu Pak Jai? Nah yang kedua, bagaimana sih kita itu menumbuhkan, menciptakan rasa rindu, rasa kangen kepada Allah SWT. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama tadi secara logika, ini ilmu ekonomi nih. Ya, ya ada permintaan, ya ada stok barang. Seharusnya stok barang, kalau stok barang itu banyak, biasanya harganya itu, Murah Pak Kiyai, turun. Ini kan karena orang gak banyak makan kan, karena banyak puasa gitu. Ini kenapa kok sekarang malah harga barang malah naik gitu ya. gitu. Ya Jadi berhubungan dengan ilmu ekonomi Pak Ciai. Biasanya dalam ilmu ekonomi itu kalau ada permintaan, permintaan meningkat, stok barang sedikit harga naik. Ya kan kalau puasa, seharusnya permintaan itu menurun Pak Ciai, karena kan pada gak makan. Ya kan gitu stok barangnya lebih banyak, seharusnya harga turun. Ini kok nggak masuk dalam hitung-hitungan ekonomi, bagai dengan realita yang sekarangnya ada, gitu kan? Terus yang kedua adalah bagaimana kita menumbuhkan ya, menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Silakan bagai. Terima kasih, Ananda Solis, udah gede ya. <laughs> Pertama puasa dalam konteks teori ekonomi. Malah saya lebih cenderung untuk bahwa bulan puasa itu bulan yang membawa berkah sampai teori ekonomi saja nggak berlaku dan yang mengambil manfaat dari keberkahan ramadan itu semua orang dia menjadi rahmatan lil alamin bahkan kalau melihat arus mudik itu pemerintah sekalipun sangat diuntungkan oleh gerakan mudik ini sangat diuntungkan walaupun pada sisi lain berkewajiban untuk mengatur hanya dalam konteks pribadi ananda tulis barangkali nilai puasa kita konsumtif sehingga pengeluaran rematan yang mestinya lebih rendah dari bulan-bulan biasa cenderung naik dia rematan enggak itu karena gaya puasa kita masih konsumtif gitu yang kedua bagaimana menumbuhkan rasa rindu kepada Allah begini yang ada semua ini kan fenomena alam, alam. Allah bukan zat yang bisa kita kenal secara fisik sehingga ukuran kerinduan kepadanya tidak dalam ukuran fisik, tapi ukuran bagaimana kita memperhatikan semesta jagat raya ini. Ini makna kenali ciptaannya nanti kau akan kenal penciptanya. Kagumi ciptaannya dalam batas tertentu nanti kau akan lebih kagum dengan penciptanya.